Di sisi lain, pressure itu selalu diberikan. Bisa nggak apa-apa menurut saya. Saya juga bilang bukan bukan saya bilang ini nggak apa-apa Anda keluar aja, enggak. Ini dari pihak buruh juga harus menyadari gitu. Kalau mereka tetap bikin kerusuhan, satu ketika mereka akan kasih notifikasi betulan gitu. Tapi sampai saat ini belum ada notifikasi itu. Kalau dia bangkrut kan dia mesti lapor. Intisanya hmm. memailitkan dirinya kan. Dia bilang, saya sudah tidak beroperasi lagi loh. Kalau saya tidak beroperasi, maka kewajiban saya bayar gaji hilang. Kewajiban saya bayar pajak hilang. Kalau dia tidak bilang, kan dia tetap harus bayar gaji, bayar pajak kan. Tidak bisa orangnya ambil koper terus pulangnya ke Korea. Itu sebabnya, makanya saya bilang, verifikasi terakhirnya adalah, dia kasih notifikasi tidak ke BKPM. Sampai hari ini saya belum terima. Dan buktinya, kalau anda lihat aja.